Mas Andi. Halo Rena. Yuk kita goyang sama-sama. Kamu ini berkalungkan apa sih? Indah Nanti sekali. Nanti itu ada kalung buat kamu ya. Ah, Asyik. Yuk, adilah. Halo bulu cupang. Semuanya digoyang ya. Terima kasih bos. Matur suluh gybą baro tai rasai ta Dengan kasih setia nang suci Agar tiada Tunggu benih keraguan hati Kamu mau kalau Aku aja yang ngasih ya ya Azee. Adela Adela Kemana cerita Reoni apa pacaran apa,